Hanya Allah Tuhanmu dan Nabi Muhammad nabi dan rasulmu Ikuti nasehat ibu Ayah sama mama akan sekolahkan Kayla di sekolah yang favorit dan bernafis Semua kebutuhan akan ayah fasilitasi asalkan Kayla mau sekolah dengan rajin ya BİR